Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Buya saya hambaullah dari Cirebon Yang saya tanyakan Menjelang lebaran Hampir di setiap kota Bahkan sudah tradisi Di semua masyarakat Indonesia Sering menukarkan uang dengan pecahan kecil Yang saya tanyakan Apakah itu termasuk riba Buya? Syukur, buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh riba itu bukan hanya urusan meminjamkan uang lalu ada kelebihannya itu riba korat tidak riba itu ada 4 macam Di antaranya riba korat yang lain adalah riba makanya riba itu kalau orang orang yang membela bunga bank lalu mengatakan kan kecil kecil tidak bakal merasa dirugikan orang yang pinjam 0,0 eh urusan riba bukan urusan rugi bahkan mungkin tidak ada yang dirugikan dalam urusan riba ada riba namanya riba nasiah, riba fabel ribayat ada riba fabel adalah orang tukar duit orang jual beli uang kalau jual beli uang yang berbeda dolar dengan rupiah tentu beda kalau 100 dolar dengan 100 rupiah nyungsep nanti Amerika nanti. Ya. Jadi kalau berbeza maka boleh. akan Tapi kalau sama-sama rupiah, sama-sama dolar, tidak boleh ada perbedaan Kalau terjadi perbedaan masih ya. Saya ingin membagi-bagi duit dua ribuan. Cuman saya mau nuker duit, saya mau beli. Tuker duit itu beli sebenarnya. Beli itu kan namanya tuker nuker. Dulu kan istilahnya barter kan kan barter berternukar barang dengan ini cuman alat tukar sekarang sudah ada namanya uang itu hakikatnya juga jual beli tukar sehingga 100 ribu saya tukar dapat 95 ribu 96 ribu 90 ribu itu hukumnya adalah riba namanya riba fabel ada kelebihan di salah satunya hukumnya adalah haram saya rela kok saya rela bukan urusan kerelaan saya beli uang dolar dengan rupiah. Saya bayar uang sekarang, dolarnya dikirim besok. Riba, Padahal tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Dia untung. Contoh. Harga normal. Dolar dolar sekarang adalah 13.450. 13.500. Saya beli 1.000 dolar. Berarti kan 13.500.000. 13.500.000 saya beli kepada saya bawa duit beli atau saya duitnya di rumah saya ketemu orang penjual dolar Haji beli dolar oh ya boy, ini ada harganya pasti lagi turun ini juta 13.500.000 baik cuma duitnya masih di rumah gak apa-apa ini ambil saja saya ambil duit ambil dong dolar saya bayar kapan? besok besok bener saya bayar penjual dolarnya juga tetap untung karena memang duitnya juga belum dibutuhkan saya dapat dolar tapi ini haram padahal tidak ada yang dirugikan kenapa? tidak serah terimanya secara langsung. Kebetnya tidak secara langsung. Bet. Mana ada yang dirugikan di sini? Enggak ada yang dirugikan. Penjualnya juga senang. Ya, apalagi yang membelinya bisa dipercaya misalnya dan saya dapat dolar pas harga murah, senang. Sama-sama diuntungkan padahal. Tapi ini masuk bab riba. Ribayat serah terimanya tidak langsung. Ada riba-riba itu ada. Jenis amwal ribawiyah harta harta yang mengandung riba adalah emas dengan emas, uang dengan uang. Makanan dengan makanan, beras dengan beras Kalau ditukar, saya beli beras dengan beras Tapi beratnya beda Tidak sah Nah ini Itu adalah termasuk ini Dan memang subhanallah berkembang kejahatan Orang mau berbuat baik pun Masih dimasukkan ke neraka dulu nih Kan maunya berbuat baik, mau membantu, ngasih anak kecil sedekah Baik kan Tapi waktu nuker duitnya sudah dengan haram Masuk neraka dulu nih Kenapa tidak resmi saja Ya resmi misalnya Pak pakai akat 100.000 dapat tukar 100.000 cuman nanti jasa nukernya saya ini harus ada dong jasa nuker nanti akan saya tukarkan saya jasanya mana ada jasanya Allah itu adalah karena akad yang benar tapi langsung tukar ini oh. belum bersedekah sudah melakukan haram belum bersedekah sudah melakukan haram membuka kebaikan dengan dosa naudzubillah jadi itu adalah haram dan itu masuk riba namanya riba fadl riba fadl riba fadl adalah menukar sesuatu yang jenis dan hmm, macamnya sama dengan berbeda dan itu ruk hukumnya adalah masuk hukum riba, riba fadl. Jadi ingat bahwasanya riba tidak selalu harus ada yang dirugikan, bahkan sama-sama diuntungkan pun masih urusan riba. Sebab urusannya adalah melanggar Allah Subhanahu wa